Artis idolanya Jawa Timur asli kelahiran Kota Dingin Malang ya yang selalu berbahagia namun satu jangan lupa bahagia Sing due bokong semoksa Indonesia co ada Ramayana ada Mike Prototeng juga ada Arpas Devi Aldiva Yu Pala Pala hampas hampir tidak Kepuk tangan buat Arpas Mbak Debbie sebentar yeah. ada ya